Ana masih menyekolahkan di sekolah Yang ustad-ustadnya tidak bersama asa Tidak kita Dikarenakan Ana masih menanggung Hutang SPP Di sekolah tersebut Sedangkan untuk Memindahkan ke mahadlimo, Ana belum mampu Karena SPP nya lumayan besar Dari SPP yang Sekolah sekarang Mohon nasehatnya ustad Dalam keadaan yang demikian Ya Pertama Kita lihat Ketidakmampuan ini Benar-benar memang Sudah maksimal Artinya sudah upaya Bekerja keras Banting tulang ya, Untuk mencari nafkah Agar SPP itu bisa dilunasi Kalau memang keadaannya seperti itu Maka ta'awun Di antara ikhwah Harus diwujudkan Membantu saudaranya Melepaskan dari ceratan Dari ceratan Orang-orang yang Bisa membahayakan keadaan Manhaj saudaranya Dibantu Perkaranya tidak ini saja Mungkin ada pemuda saya ingin menikah Tapi tidak punya modal Bantu ya. Ingin menikah bantu Saya, ny saya nyumbang satu kambing ya, saya nyumbang satu ekor ayam. Tidak apa-apa. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ya, ketika menikah dalam keadaan tidak mampu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang akan membantu? Ya, ditawarkan kepada para sahabat. Itu menunjukkan bahwasanya di antara kita ada kedekatan. Di antara kita ada rahmah Sikap kasih sayang. Maka kalau memang benar-benar tidak mampu, termasuk fuqara wal masakin dibantu ya sehingga kemudian anaknya bisa ya bisa disekolahkan di sekolah yang berada di atau dikelola oleh kita ya dikelola oleh kita pun dilihat wah keluarganya ya lihat kalau dia ternyata misalnya anak yatim ya sudah bebaskan saja ya Kalau tidak dibebaskan, oh jangan karena ini limo baru tarah pengembangan perintisan perlu dana besar. Ya sudah kalau begitu saya mengkafil. Ya. Ya, kan begitu. Ta'awun. Ya. Wa 'alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal Ya. Jadi ada prioritas-prioritas. Oh ini fulan harus diprioritaskan. Dia tidak mampu. Ya, walaupun sudah usaha Kesana kemari ya, Jualan Ini dan itu Tapi tetap ya. Saya sering menemukan kasus ya, Beda Ini sebagai ilustrasi saja Dalam wawancara penerimaan Anak didik Kita kan kadang wawancara dengan orang tuanya Si A wawancara ya. Oh saya SPP cuma segini Besarnya ya. Kenapa kok segini Yang lain-lain segini rata-ratanya Ya karena Uang saya habis Untuk siapa Banyak tanggungannya Ini anak-anak paman saya yang yatim Saya yang harus menanggung Gaji saya yang sebulan 3 juta Habis Nah, Kalau kondisinya yang seperti ini Mungkin kita bisa memaklumi ya. Tapi kalau ada satu lagi uang saya habis untuk apa cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan ini, ya dan pecicilan lainnya nah, itu. Ah kalau yang seperti ini kita tidak bisa. Ya. Kemudian mengambil kebijakan oh ya sudah antum tidak mampu, tidak bisa. Ya. Antum bisa membayar untuk cicilan mobil Untuk cicilan itu dan ini Sementara untuk anak antum yang katanya Ingin menjadi anak yang soleh Ingin menjadi anak yang baik ya. Tapi Antum memberikan sisa ya. Tidak Memberikan biaya itu berdasar alokasi Beda ya Mengalokasikan dana untuk pendidikan Dengan biaya Dengan sisa biaya dibayarkan sisa setelah cicilan ini cicilan ini sisanya untuk bayar pendidikan tidak boleh begitu ini namanya tidak memperhatikan pendidikan anak dari situ sudah terlihat lebih memperhatikan mobilnya lebih memperhatikan rumahnya lebih memperhatikan kehidupan kehidupan lainnya daripada pendidikan anaknya itu bisa menjadi salah satu barometer Ukuran, sampai sejauh mana perhatian kita kepada pendidikan anak kita. Ya. Ya. Kalau misalnya anak kita sudah dipenuhi, wah ada yang tidak mampu lagi, udah saya yang itu lebih besar lagi perhatiannya. Dia tidak hanya memperhatikan anaknya sendiri, tidak hanya memperhatikan pendidikan anaknya, tapi dia memperhatikan pendidikan anak-anak orang lain juga. Itu berarti tingkat kepeduliannya lebih tinggi lagi dan itulah yang dituntunkan di dalam agama. Ya, maka ikhfauddin azzakumullah kalau ada masalah-masalah seperti ini ya mungkin siapa yang harus dijadikan ya tidak perlu diumumkan, fulan perlu dana segini, tidak perlu. Ya, kita harus menjaga muruahnya, kita harus menjaga jangan sampai kemudian terjatuh kehormatannya gara-gara masalah seperti ini. Ya, tetapi sudah lah to vis siapa siapa siapa ini ada fulan yang memerlukan dana siapa yang mau bantu nah, begitu nah, di sini pun pengajar demikian iya memang keadaannya ini tidak mampu sudah masukkan saja lah SPP nya bagaimana ah sudah nanti kan ada perkumpulan wali santri nanti kita bicarakan di perkumpulan wali santri enak masalahnya ini ada eh apa eh anak bulan berapa anaknya lima masuk semua ke lima oh kalau spp nya sebulan dua ratus ribu berarti satu bulan dia harus bayar satu juta ke lima ya kan begitu nah, hitungan hitungan secara nah. matematiknya ya nah bagaimana mengupayakan itu ya sementara setiap tahun produksi terus lancar anak anak lahir dengan penuh sehat ya. Nah. nah, ini juga harus dipikirkan. Ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang demikian yang intinya memerlukan ta'awun ya, ta'awun antar kita. Ya, dan kita ya. yang dibantu jangan lantas kemudian ah santai saja, nanti Iwan-Iwan membantu. Ya. Terus tidur di rumah. Jangan seperti ini juga. Mengandalkan orang lain. Mayas loh. Tidak baik yang seperti ini. ya Tidak baik seperti ini. Ya. Maka ketidakmampuan itu setelah usaha demi usaha. Ya. Baru kita menyatakan memang kita tidak mampu. Nah, tentu ada kebijakan-kebijakan dari pengurus. Ya. Insya Allah pengurus pun penuh rahmah. Ya. Penuh kasih sayang. Ya. Anak-anak, jangan sampai menjadi ya, sumber masalah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oh itu tuh anaknya, -anak mana sekolah itu. Bikin ribut aja di tetangga. Kan bisa mencederai dakwah. Hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan dengan baik. Jadi... Bisa dibicarakan nanti ke siapa ya. Bicarakan nanti ke Ustaz Muad ya. Keluh kesah antum Silahkan disampaikan ke Ustaz Muad Insya Allah nanti Ustaz Muad akan Mencari jalan keluarnya ya. Tentunya dengan Sebaik-baiknya ya Adapun nanti ya, Memindahkan ke Mahatlimo Yang SPP nya lumayan besar Kata lumayan ini memang Kata yang menjadikan kita bertanya-tanya lumayannya itu seberapa? Kadang-kadang kita memberikan ya, ketentuan spp ya, sebesar tiga ratus ribu bagi orang tertentu merasa besar sekali, kan begitu? Tapi bagi iman tertentu ringan tiga ratus ribu, kan relatif sekali, relatif sekali, ya di tengah BBM naik, ya, minyak goreng naik. Iya. Tempe tahu juga naik. Ya, nasi beras juga naik. Ya, kalau memang pondok menganggarkan ya, misalnya sekian ratus ribu untuk SPP, ya kita pun tidak saklek begitu. Nanti bisa lewat pintu belakang, Ustaz, saya tidak mampu. Oh, bisa. Mau berapa mampunya? Kan begitu. Yang penting anak-anak antum belajar. Kita mendirikan sekolah jangan sampai ada anak salafiyin tidak bisa masuk sekolah kita. Buat apa kita menyelenggarakan lembaga pendidikan kalau ternyata salafiyin sendiri tidak bisa belajar di tempat kita? Kan begitu. Kita mengadakan lembaga pendidikan salafiyin agar anak-anak salafiyin bisa kita tampung. Ya. Agar anak salafiyin bisa kita tampung. Ya. Bukan hanya hanya lantaran karena tidak mampu kemudian tidak masuk di lembaga pendidikan kita. Cari solusinya apakah dengan ada yang mengkafir, cari solusinya apakah dengan cara diberi keringanan, cari solusinya apakah dengan cara dibebaskan SPP-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Yang intinya anak-anak salafim harus belajar. Karena kita membuat lembaga pendidikan diutamakan adalah anak-anak kita sendiri. Anak-anak kita sendiri. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita ya, mendirikan lembaga pendidikan. Anak-anak salafin sendiri tidak masuk kita. Orang-orang umum masuk kita. Memang salafin ini baik sekali. Mendirikan sekolah untuk orang lain. Dan begitu. Ya ada di Solo, mendirikan lembaga pendidikan akhirnya pengurus-pengurusnya pada keluar, kenapa? Nah, anaknya sendiri tidak mampu untuk masuk situ ya. seragamnya saja 4 bahkan 5 hari Senin putih merah ya. nanti hari eh, Jumat batik ya. hari Sabtu pramuka ya. nanti hari Kamis Pakaian olahraga. Ya. Hari apalagi. Untuk biaya pertama masuk saja. Untuk pakaian. Itu tidak kurang setengah juta lebih. Ya. Ya. Sampai akhirnya pengurusnya pun tidak mampu. Memasukkan anaknya. Ke lembaga pendidikan tersebut. Pengurusnya loh. Ya. Nah, itu. Nah, kita tidak ingin. Ya, apa Hal itu terjadi seperti itu. Kita tidak ingin. Ya, kita prioritaskan anak-anak salafiyin. Ya. Bagaimanapun keadaan mereka, selama mereka masih bisa dididik, dibina, dibimbing, mari kita rengkuh mereka. Kita tampung mereka. Ya. Tapi dia orang tuanya tidak mampu SPP-nya, ya sudah kita cari solusinya. Ya, jangan sampai anak ini kemudian tidak dididik di lembaga pendidikan. Ya, di lembaga pendidikan yang kita kelola. Ya, ini perlu mendapat perhatian, ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Inilah yang bisa ana sampaikan kepada antum semua. Ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang salah, mohon diluruskan. Ya subhanakallahumma wa bihamdik Ushadu an la ilaha illa anta as'afiruka wa atubu ilaik wa ala, ala nabiyyina muhammad walhamdulillahi rabbil alameen